Saya mau mau nanya dulu nih. Nih panitia kan sudah siap banget ya, nyiapin segala sesuatu. Saya pengen nanya, ada meja pendaftaran jodoh nggak di sini? Ini malam ini bisa jadi memecahkan rekor muri Riau hijrah status. Sebelum mulai. Teman-teman oh ya. boleh saya izin snapgram dulu. pada nge-follow belum nih? Wah. Entar handphone saya hang nih. Udah ya, udah di Instastory Yang belum follow, follow. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak pekan baru? Masih pada betah? Betah menjomblo? Ini ya, tadi itu saya dari bandara terus ke tempat penginapan ke sini. Saya ngelihat kayaknya enggak lama lagi Pekanbaru ini bakalan macet seperti Jakarta. Dan solusinya cuma satu, kurangi jomblo. Ya kendaraannya efektif naik motor berdua. Karena kalau kita naik motor sendiri Pasti gak akan jalan Tersangkut oleh masa lalu Ini judulnya juga move on ya Berat eh judul move on Saya juga lagi belajar Alhamdulillahirrabbilalamin Alhamdulillahilladzi Arsala rasulahu bilhuda wa dinilhabd يظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين pertama-tama saya mau ngucapin terima kasih banyak kepada orang tua-orang tua kita di sini, para ustaz, para guru. Ini banyak teman-teman yang luar biasa dari Kairo ya dan mereka di Kairo itu juara-juara semua kecuali saya. Dan saya mah di Kairo kerjanya keliling-keliling antara satu kafe ke kafe yang lain. Bukan berdakwah, ngopi. Tadi ketemu dengan beberapa Ustadz yang pernah kuliah di Mesir, saya jadi ciut, duh tahu gini, mending mereka aja yang ceramah, saya hadir di tengah-tengah. Tapi masya Allah, saya dikasih kesempatan dan sebuah penghargaan bisa berdiri di sini di depan teman-teman semuanya untuk menyampaikan kata-kata yang mungkin nggak jelas. Jadi sabar ya, kalau saya nggak nggak jelas. Memang dari dulu juga kayak gitu. Makanya dakwah saya juga gak terlalu Gak terlalu jelas Tapi alhamdulillah gak jelas juga Didengar ya alhamdulillah Gak jelas di follow ya Alhamdulillah Cuman teman-teman Jangan berkecil hati ya kalau followersnya Dikit Dan jangan terlalu bangga kalau followersnya Banyak nanya sama temannya Eh followers kamu berapa Seribu Wah hebat baru seminggu buka akun Udah seri seribu kamu satu, ha udah lima tahun masih satu, emang siapa? siapa? Istri, siapa? Yeah. Seribu tapi statusnya gak ada yang jelas ya, buat apa? Mending satu tapi halal Kamu berapa? Dua, hah? tiga, ramen ntar jadinya Satu aja Teman-teman yang -teman, dihormati Allah, makasih banyak Jazakumullah khaira jaza Barakallahu'alaikum, makasih banyak Buat semua teman-teman yang cewek-cewek Solehah, jomblo visabilillah Yang cowok-cowok jomblo visabilillah Mudah-mudahan kita doain Pemda dan Pemkot, Riau dan Kota, ba uh, Pasar ba uh, Apa, Pekanbaru, Pasar teh, pekannya. Pekan ya Pekan akan memfasilitasi Para jomblo untuk hijrah status Setuju Amin di Bandung kita bakalan ngadain acara Nikah bareng-bareng Nikah berjamaah Jadi jangan cuma sholat doang yang berjamaah Nikah juga berjamaah Cuman kalau nikah berjamaah Imamnya banyak Kalau nikah berjamaah imamnya satu Bahaya ya Imamnya banyak Makasih ya teman-teman semuanya Ada anak-anak komunitas yang luar biasa Anak sked, anak BMX, anak motor Anak Vespa Anak mall Semua kalian luar biasa barakallah. Saya merasa bangga ada di antara kalian semuanya. Teman-teman, malam ini kita coba renungkan beberapa kisah tentang gimana hidup kita itu jadi mudah kalau kita dekat sama Allah Subhanahu wa taala. Semua masalah yang kita hadapin dalam hidup itu awalnya gara-gara kita jauh dari Allah. Jadi kalau saya menganalogiin kayak WiFi, WiFi. Ya. Yeah. WiFi itu kan ada modemnya tuh. Dan ada jarak jangkauan modem itu. Sinyalnya sampai seberapa jauh? Sebutlah misalnya sinyal WiFi di rumah kita yang unlimited itu 50 meter Kita pakai handphone. Karena dia unlimited, siapa aja boleh masuk dan dikasih password. Kita bisa masuk. Tapi kalau misalnya kita jauh dari jangkauan modem, jangankan untuk buka YouTube, untuk ngegoogling, untuk update status SMS aja nggak sampai. Kenapa? Karena kita jauh dari pusat sinyalnya atau modemnya. Tapi kalau kita masuk dalam area modem itu, kena dapat sinyal WiFi, kita bisa ngapain aja. Apalagi unlimited, kita bisa nonton ceramah-ceramah uh, yang luar biasa dari Ustadz Abdul Somad. Kita bisa dengerin ngajinya Sheikh kita Sheikh Cilik Adinda Rashid. Kita bisa ngeliat status atau kepoin Instagram mantan. Dia lagi ngapain ya sekarang? Udah 2 tahun gua putus sama dia. Siapa tahu dia nyesel? Ya. Cari. Ternyata nama itu nggak ada lagi di Instagram. Kepo kan? Stalking satu-satu. Oh ya udah deh kalau enggak ada nama itu nama musik kesukaan dia, cari. Terus enggak nemu juga nama makanan kesukaan dia, cari. Nama jalan di depan rumah dia, semuanya dicari akhirnya nemu. Pas nemu ternyata postingan terbarunya dia di atas pelaminan. Ah. Lagi nemenin kakaknya yang nikah. Oh, masih ada harapan. Artinya kalau misalnya kita dekat sama modemnya, sama pusat sinyalnya, kita bisa ngapa-ngapain aja, mudah. Akses kita ke dunia online tuh gampang banget. Tapi begitu kita jauh, keluar dari rumah sekitar 100 meter, terus kita disconnect, jangankan Youtube, WA aja gak bisa nge-send. Kayak gitulah kita dengan Allah. Allah itu adalah pusatnya. Semuanya mengitari kebesaran Allah SWT. Sama kayak kita tawaf Makin jauh dari Ka'bah Itu putarannya tuh makin Makin panjang Makin jauh makin panjang Sehingga kalau misalnya kita tawafnya di luar masjidil haram Itu satu putaran Bisa satu jam Keliling masjidil haram Sedangkan orang lain udah selesai tujuh putaran Hidup kita kayak gitu banget Makin kita jauh dari Allah Makin kita kepayahan, kesusahan, habis-habisan Udah ikhtiar maksimal Hasilnya biasa-biasa aja Kenapa? Kita muternya terlalu jauh dari Allah Muternya itu kan ikhtiar ya Tawaf itu kan ikhtiar Cuman jaraknya kejauhan Harusnya kita tawaf mah Di sebelah Ka'bah. 10 menit selesai itu Tawaf satu putaran, 2 menit, 3 putaran Jadi 14 menit maksimal 15 menit Beres dan gak capek sama sekali Tanpa sengaja tiba-tiba bisa cium hajar aswat Banyak bonusnya Bisa megangin pintu Ka'bah Banyak bonusnya Tapi kalau jauh Kalau jauh itu kita akan santai Tapi gak sampai-sampai Kalau dekat kadang-kadang emang agak butuh sedikit usaha Tapi cepat Hidup kita itu kayak gitu teman-teman Ada orang memilih Ah udah lah gak usah terlalu fanatik lah Santai aja Allahu Akbar Allahu Akbar Ah baru juga azan Allahu akbar, Allahu akbar Ah iqamat, imamnya pasti lama Ini bacanya nih. Ah baru juga uh, Rakaat pertama, ah baru juga uh, Jamaah pertama nanti kan ada Masbub dan seterusnya dan seterusnya Terlalu enjoy Akhirnya apa yang terjadi? Gak sampai-sampai Sampai kemana? Sampai kepada pertolongan Allah Kita muter, kita ikhtiar Kok pertolongan Allah gak datang-datang? Karena jarak kita terlalu jauh Dari pusatnya, kita tawaf juga emang yang kita lakuin mungkin gak salah, cuman jaraknya kejauhan. Akhirnya kita gak gampang mendapatkan pertolongan Allah. Persis kayak analogi sinyal dari wifi tadi. Makin jauh sinyalnya mulai putus-putus. Lebih jauh lagi makin putus akhirnya kita gak bisa ngapa-ngapain. Dan ini adalah sunnatullah dalam kehidupan kita teman-teman. Sehingga kita coba belajar malam ini gimana nyamannya hidup orang yang dekat sama Allah SWT. Dan gak usah khawatir, kalau kita pengen dekat sama Allah... ...Allah itu maha bijaksana. Gak mungkin Allah menghalangi kita dari kesenangan kita. Ah, gue takut nih dekat sama Allah. Kenapa? Ntar gak bisa seru-seruan lagi. Bisa banget. Cari deh, kalau misalnya pengen kepo hadis ya... ...cari hadis-hadis Nabi uh, seru-seruan. Kalau di bahasa Sunda itu namanya ulin. Saya ngumpulin hadis-hadis namanya hadis-hadis ulin. Hadis-hadis main. Emang Nabi Main. Main. Nabi itu emang serius terus hidupnya? Enggak selalu, tapi dalam permainan beliau ada banyak kebaikan. Nabi seru-seruan? Seru-seruan. By the way, Nabi itu suka touring loh. Bagi teman-teman yang senang motor nih yang suka touring, lintas Sumatera. Nabi itu suka touring. Dan salah satu adegan Nabi touring, Nabi itu touring melewati sebuah gunung yang angker banget. Orang-orang pada takut dengan gunung itu. Kata sahabat-sahabat yang ikut bareng dengan Nabi touring. Nyusul gitu kan motor Nabi paling depan, mereknya Onta. Nyusul ya Rasulullah jangan lewat daerah situ itu angker banget, selalu ada aja kecelakaan. Kemarin yang terakhir kecelakaan beruntun di situ. Ini kalau analogi kita ya, Nabi cari jalan lain aja, mending yang sana tuh rest areanya banyak. Kata Nabi kenapa? Ah, malas ah, malas dalam bahasa lain takut, malas lah lewat situ. Tapi Nabi tetap lewatin jalan itu. Ada sebuah gunung yang Nabi mengatakan gunung ini adalah gunung yang rajin berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Gunung yang rajin berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Nabi touring sambil ta'aruf. Ta'aruf sama siapa? Ta'aruf dengan alam. Gunung ini kayak gini. Nabi tuh kenal gunung kayak kita kenal teman. Dia tuh orangnya kayak gini, tuh orangnya kayak gitu. Gunung itu orangnya gitu. Kalau gunung yang ini orangnya gini. Nabi kenal dan mencintai seperti Nabi mencintai Uhud. Kami mencintai Uhud dan Uhud pun mencintai kami. Nabi senang turing. Ternyata kalau kita pengen dekat sama Allah, enggak usah khawatir akan terjauh dari hal-hal yang kita senengin. Wah, kalau jadi orang dekat sama Allah, entar kerjaannya di masjid aja, enggak bisa main. Kalau teman-teman yang rajin apa yang suka main beberapa permainan anak street culture, wah nanti udah enggak bisa bani hop katanya ya. Ah nanti udah enggak bisa ngulik trik skate, ah nanti udah gak bisa ke pantai, main surfing, semuanya bisa. Aduh, kalau udah rajin ngaji, pasti nanti jadi gak boleh lagi ke mal. Boleh. Ngapain di mal? Ngaji. Gak lah ya. Tidak dilarang ke mal, gak dilarang main. Saya juga senang main, dari dulu juga di Cairo, kerjanya main. Walaupun mainnya gonta ganti. Terakhir sekarang mungkin yang saya paling senang tuh ke laut. Asal ada ombak, kan lihat forecast tuh. Oh ombak 2 meter. Terus uh, anginnya bagus, pas nih. Cari ke laut. Sampai ke sana ngapain? Sampai ke sana ombak gulung saya dong, lagi galau. sih. Jadi kalau lagi galau berat, cari ombak yang paling besar. Pelampiasannya kepada ombak. Bukan surfing, minta digulung. Jadi teman-teman tetap bisa seru. Toh saya juga, Alhamdulillah, main dengan teman-teman anak motor di Bandung kan. Teman-teman komunitas motor ini paling luar biasa banyak nih. Satu komunitasnya aja, anggotanya sekitar 30 ribu ada Brigas, ada XTC, Moonraker, dan seterusnya. Berarti total empat komunitas lebih dari seratus seratus ribu. Dan mungkin orang ngelihat, ah oh, ini kalau udah hijrah, pasti gak boleh memotoran lagi, gak boleh main motor. Ternyata mereka udah hijrah, masih main motor. Udah hijrah, masih main skate. Udah hijrah, masih surfing. Udah hijrah, masih jalan-jalan. Udah hijrah, masih selfie. Tapi cara dia men... Uh, apa nggak uploadnya di sosial media dia jaga batasannya gimana cara biar upload di sosial medianya eksis tapi nggak melanggar syariah diedit hidungnya dibikin hidung kucing wah oh, pakai apa tuh aplikasi ya diedit tuh dan hati-hati ya cari jodoh di sosial media karena kalau kita lihat wah ini subhanallah nih ceweknya kayak cewek korea tapi berhijab Matanya Korea, kulitnya Korea ya Korea banget tuh pas ketemu Masya Allah Lebih cantik daripada di akunnya Cie. Jadi gak usah khawatir Kalau kita dekat sama Allah tetap bisa enjoy Buktinya kita tawaf di dekat kabah bisa sambil ngobrol kan Bahkan kalau misalnya Yang Umroh itu suami istri Terus kepisah sambil tawaf juga Mereka masih bisa SMS-an Mama di mana? Di hati papa Cik Tetap bisa nyari gitu. Mah papa kesasar, kesasar kemana? Gak tahu nih jalannya gak bisa pulang soalnya papa pengennya cuma ke hati mama. <risas> Wah pokoknya bisa SM-SN -SM sambil tawaf. Berarti dekat sama Allah tetap enjoy. Dekat sama Allah tetap asik. Dekat sama Allah gak akan hilang e, sisi serunya dunia anak muda. Makanya tagline akun saya tuh banyak main. Banyak manfaat. Banyak pahala sedikit dosa saya enggak berani bilang enggak punya dosa. Waalaikumsalam. Jangan menganggap diri enggak punya dosa, tapi berusaha meminimalisir dosa. Kita malam ini pengen belajar nih, gimana jadi orang yang dekat sama Allah tapi tetap berstatus anak muda sehingga enggak ada lagi gap nih antara Islam dengan Yud. Islam dengan Yud kan selama ini kayak ada gap gitu kan? Kalau udah berislam seolah-olah jadi kaku Kalau terlalu anak muda jadi kayak kurang soleh Padahal gak kayak gitu Itu mainstream yang kita harus coba rubah Islam dan youth itu gak ada gapnya Justru para sahabat yang awal-awal masuk islam itu youth semuanya Usia mereka di bawah 30 tahun Dan yang hebatnya status mereka sebagian besar jomblo loh Musa bin Umair jomblo Itu Musa bin Umair ya by the way Selebgram Mekah loh Sahabat Nabi yang pertama bawa Islam ke Madinah Itu selebgram Mekah banget Saking selebgram Mekah Itu cewek-cewek kalau Mus'ab bin Umair Lewat Mereka bakalan langsung nge-like Wah Mus'ab, Mus'ab, Mus'ab gitu Satu postingan langsung berlomba-lomba pengen jadi first liker Terus komen-komennya uh, Love, apa segala macam ke Mus'ab Sebelum Mus'ab masuk Islam Parfum di Mekah yang dipakai sama Musab cuma ada satu. Orang lain gak ada yang pakai parfum itu. Jadi kalau Musab ganti baju terus mau dicuci, orang lomba-lomba pengen nyuci baju Musab bareng baju dia supaya parfumnya pindah ke baju mereka. Segitu banget coba. Apakah dia tidak solih? Solih. Bahkan termasuk salah satu syuhada dalam perang Uhud. Tapi apakah dia menikmati masa mudanya? Tetap enjoy kok dengan masa mudanya. Jadi kita hilangkan rasa khawatir kita tentang gap antara Islam dengan yud, dekat kepada Allah Tetap bisa enjoy Dekat kepada Allah tetap bisa asik Saya pernah waktu lagi kuliah di Mesir Sholat di salah satu mall Di basementnya gitu Terus waktu itu sholat maghrib Sholat maghrib Yang jadi imam anak muda pakai kaos Pakai jeans Terus rambutnya agak-agak panjang gitu Saya agak-agak suzon Wah salah nih imamnya Eh Jangan-jangan ntar baca al-fatihah juga Bolak-balik kan ada baca Al-Qur'an mundur atau enggak ada ujungnya. Kuliah ayyul kafirun kan yang paling sering itu enggak ada ujungnya. La abunumata mataa abunum. terusnya Terus yang mutam-mutam di situ. Atau lancar dari surat apa ke surat apa? Kalaa alamun, summa saya alamun, loncat tuh. Saya suuzon wah ini enggak benar nih imamnya. Merasa diri lebih baik dari orang lain. Ana khairum min. Ini bahaya nih. Begitu dia takbir, baca Al-Fatihah, itu bacaannya luar biasa. Kerennya kayak tahajjud net. Saya masih suuzon. Wah, paling juga Al-Fatihah niru ntar ayatnya al ikhlas ternyata pas dia baca ayat saya nggak tahu kalau itu ayat al quran kenapa belum hafal ternyata bacanya di tengah-tengah al quran sampai kita pernah ngadain acara sholat taraweh di sebuah kampung terus kita baca ayat yang di tengah-tengah al quran besoknya tetangga pada komen eh jangan taraweh lagi di situ kenapa al qurannya beda karena standar selama ini kan taraweh bacanya surat-surat pendek nih begitu dibaca surat di tengah-tengah mushaf dan mereka bilang komennya Al-Qur'annya beda Ternyata baca ayatnya Luar biasa Setelah selesai sholat Saya kenalan lah nama dia Akhi, Nama kamu siapa dia sebutin Orang Mesir kan namanya kalau gak Muhammad, Mahmud, Ahmad Bener ya Sheikh ya Muhammad, Mahmud, Ahmad Ini nama orang Mesir Jadi kalau kenalan lah nama orang Mesir Gak usah tanya nama langsung panggil aja Mahmud Bukan-bukan Ahmad dong <laughs> Bukan oh Muhammad pasti Oh ya, benar. Orang Arab Orang Mekah tuh kalau manggil kita pasti manggilnya ya Muhammad gitu kan ya. Kenapa? Itu bukan nama pujian. Muhammad kan orang yang terpuji. Atau manggilnya ya Abdullah gitu. Jangan bilang bukan-bukan saya bukan Abdullah. Terus hamba siapa? Kalau bukan hamba Allah. Jadi artinya saya kenal lah nama dia. Ternyata namanya Mahmud. Mahmud kamu hafal Quran? Alhamdulillah. Berapa juz? Ya segitu deh. Kata dia. Oh juz 30? Enggak 30 juz Alhamdulillah dari kecil. Masya Allah pakaiannya biasa-biasa aja tuh. pakai jeans, pakai kaos. Selama memang tidak menampakkan aurat karena memang dia lagi perjalanan tapi hafalannya 30 juz ini luar biasa. Oh saya jadi terbuka. Berarti tetap bisa jadi anak muda walaupun hafal Quran. Bukan gara-gara hafal Quran jadi hilang unsur anak mudanya. Terlalu muda jadi tidak ada lagi Al-Quran di dalam pikirannya, Enggak, enggak ada gap antara Islam dengan youth, Udah blend. Jadi sah, jadi satu. Kita belajar salah satu orang yang dekat kepada Allah tapi keren itu adalah Nabi Musa. Dekat sama Allah, bahkan dijuluki dengan apa teman-teman? Kalimullah. Kalim itu orang yang ngomong langsung sama Allah. Jadi kalau ada apa-apa tinggal telpon Allah. Dan Allah gak pernah nge-reject telpon Nabi Musa. Pasti diangkat sama Allah. Telepon baru daring di sekali diangkat Nabi Musa. Ini Nabi menurut saya salah satu Nabi yang paling keren nih. Kenapa saya bilang Nabi paling keren? Buktinya Allah sendiri menyebutkan kisahnya di akhir surat Al-Hazab Gimana Nabi Musa itu difitnah gara-gara terlalu keren Selain Nabi Yusuf ya Kalau Nabi Yusuf kan kerennya beda ya Kerennya bikin cewek-cewek mati rasa Coba uji kekerenan saya Cari jarum pentul, tusuk ke jari Kalau sakit berarti saya gak keren Kalau gak berasa, aduh kalau ngelihat Ustaz Hanan Kalau gak berasa ya ditusuk ya berarti keren Tapi insya Allah gak ada yang gak berasa, pasti berasa Gimana Nabi Yusuf coba? Nabi Yusuf pakai pisau ngiris-ngiris jari tuh, duh, masya Allah ini bukan manusia tapi ini malaikat pas ngeliat ke bawah berdarah, ini apa ya? Kok berdarah? Coba, coba. jadi zaman dulu itu kalau kita pengen bedah nggak usah pakai bius lihat aja Nabi Yusuf beres. Eh hey, ini kayaknya harus dijahit nih Entar ya panggil Yusuf dulu nggak ada, ya udah live Instagram aja deh ngelihat. Langsung bedah. Zaman dulu tuh gampang, Nabi yang soleh tapi keren. Nah Musa juga kayak gitu, cuman bedanya Kalau Yusuf tampangnya keren Musa itu bodinya keren Six pack Kalau kita kan zero ya, zero pack Nabi itu six pack juga teman-teman Buktinya hadis tentang perut Nabi itu kan Kayak batu yang tersusun kan Tersusun itu berarti six pack Jadi kalau ada yang zero pack, one pack, three pack Berarti dia tidak mengikuti Sunnah Nabi, jadi six pack, ini saya nahan nafas, dari tadi. Jadi six pack itu adalah sunah Nabi, teman-teman. Jadi jangan cuma dilihat sunah Nabi itu adalah hal-hal yang sifatnya ibadah, tapi juga penampilan Nabi, six packnya Nabi, beraninya Nabi. Nabi pernah ngejarin, ngejar satu malam ada suara di luar kota Madinah, para sahabat aja nunggu rame-rame baru datang ke sana, ke sumber suara. Nabi pergi sendiri nggak pakai baju, coba nggak sempat pakai baju udah langsung ngejar suara itu. Dan Nabi pernah ngerjain setan loh. Ada yang pernah ngerjain setan? ada setan, kayaknya baru hijrah jadi belum pengalaman gitu mau godain orang lagi sholat Nabi lagi sholat, si setan ini datang nih wah nih kayaknya ada yang lagi sholat gua godain deh gak tahu kalau itu nah, Nabi, namanya juga baru hijrah wah, wah ada yang lagi sholat, digodain sama dia begitu Nabi selesai sholat, dipegang tuh setan di, apa, diuyul-uyul gitu sampai jadi bola diikat di tiang masjid besok paginya anak-anak kecil nih datang, Nabi ini apa udah terserah kalian mau diapain. Ah, oh, main bola. Ternyata bola pertama itu adalah dalam sejarah Islam, tapi bolanya bukan dari karet, dari setan. Terus dilepasin sama Nabi, kata Nabi, kalau bukan karena saya ingat doa saudara saya Sulaiman, akan saya biarin nih setan jadi bola yang dipakai tendang-tendangan sama anak-anak Madinah. Jadi soleh berani, tetap keren. Six pack. Nabi Musa itu gitu banget. Badannya tuh terlalu keren. Saking terlalu keren, Nabi Nabi Musa itu enggak pernah memperlihatkan badannya, padahal kan badan laki-laki nggak -laki aurat ya, tergantung juga sih yang lihat. <laughs> Standarnya mah fikinya nggak aurat, tapi kadang-kadang sesuatu kan jadi berubah ya, hukumnya gara-gara ada efeknya. Nah Nabi Musa kalau pakai baju selalu panjang-panjang, menutup auratnya tuh kayak sempurna banget gitu, dililit-lilit panjang, longgar. Dah kita baru hari pertama fitness pakainya udah was kemana-mana gitu, padahal baru pertama fit-fitness orang Kototnya juga belum bengkak, tapi udah ngerasa bengkak gitu. Eh. Itu mah kita banget. Nabi Musa udah badannya keren, tapi gak nunjuk-nunjukin orang lain. Ya, lebih dahsyat dari Spartan lah. 300 Spartan, ah gak ada apa-apanya dengan Nabi Musa. 300 Spartan baru badan kayak gitu aja udah hampir gak pakai apa-apa ya. Nabi Musa lengkap tuh, dari ujung kaki sampai ujung kepala sempurna. Sampai akhirnya, orang, orang Yahudi ini kan karakternya suka iseng. Ngisengin orang aja. Nglihat Nabi Musa kayak gitu, mereka iseng. Akhirnya difitnah, kata mereka, ah Musa itu ada penyakit kulit katanya. Kenapa dia pakai baju kayak gitu? Karena dia punya penyakit kulit. Viral tuh hashtag Musa penyakit kulit. Wah, wow. viral di sosmed. Teh. Semua orang repost repost. Oh iya ya sesama orang Yahudi kan suka ngrepost fitnah. Wah wow, repost jadi viral aja. Nabi Musa itu punya penyakit kulit. Akhirnya Allah membela Musa. Ini orang kalau dekat sama Allah Allah yang akan membela dia kalau ada apa-apa. Begitu diputusin Allah yang akan eh kita udahan aja ya. Langsung Allah turun terang Eh gak boleh udahan. Pernah gak kasus kayak gitu? Ada orang yang kayak gitu. Diputusin Allah bilang jangan. Gak boleh diputusin. Siapa? Hafsah istri Rasulullah SAW. Nabi pernah menceraikan Hafsah? Allah sendiri yang dari langit mengutus Jibril. Jibril datangin. Suruh mereka balikan. Coba. Datang Jibril yang Muhammad balikan dong. Oh ini perintah Allah ya, Hafsah balikan yuk. Ayo. Bayangin diputusin aja Allah belain. Gimana lagi kalau ditolak lamarannya, Pak. Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Dek masuk deh ya. Ada apa dek? Saya pengen menyampaikan niat baik. Apa niatnya? Saya ingin menyempurnakan agama. Oh bagus itu dek. Tapi dengan menikahi anak bapak. Oh itu kurang bagus dek. Ditolak Allah yang bertindak coba Tiba-tiba malamnya dia mimpi Yang datang kepada kamu itu adalah kebaikan Segala macam dengan berbagai macam perumpamaan mimpi Kan ilham kadang-kadang diberikan lewat Mimpi, kayak misalnya Ada teman saya, salah satu guru saya juga di Mesir Namanya Sheikh Tarik Faris Sheikh Tarik Faris ini salah satu ulama Al-Quran di Mesir, tapi masih jomblo Saya udah nikah, beliau masih sendiri Kayaknya Istiqomah nih jomblonya nih Akhirnya saya bilang, Sheikh Enggak ngelihat saya biasa-biasa aja gitu, Syek. Emang kenapa? Ngelihat penampilan saya udah beda sekarang sedang nikah. Iya sih, kamu udah agak-agak belagu gitu sejak kamu nikah gitu. Suka ngebully-bully para jomblo gitu kata dia. Ya udah deh, cariin buat saya orang Indonesia yang lembut-lembut karena katanya orang Indonesia itu lem lembut. Amin. Saya cariin orang Betawi lagi kuliah cool, ya, di Mesir. Yang gini gimana, Syek? Ya udah, taarufan ke rumah saya. Saya jadi mak comblang. Jadi pengalaman saya memacomblangin itu lumayan lah. Memacomblangin para ulama Syekh Hafiz Al Qur'an dengan sepuluh kiraat, sepuluh riwayat. Akhirnya datang. Ternyata sebelum ngelamar cewek ini yang dari Betawi, ibunya di Jakarta mimpi pada suatu malam. Mimpinya bahwa di depan rumah dia itu ada seekor angsa putih, gemuk, gede, bagus, sehat, dan masuk ke rumahnya. Cuman rumahnya ke pagar, dibuka akhirnya masuklah angsa itu. Perumpamaannya apa? Besoknya dia dapat telepon mah, aku dilamar sama orang Mesir. Hafal Quran 10 riwayat namanya Syekh Tariq Faris. Oh, ini takbir dari mimpi mama semalam. Allah yang membela. Diputusin, Allah bilang balikan, balikan. Ditolak, Allah bilang ini yang paling baik, akhirnya diterima. Allah yang bertindak. Kalau enggak Allah, Rasul yang bertindak. Kayak cerita siapa? Simbol ikon jomblonya para sahabat siapa? Julai Bib ya. Yang ngelamar cewek enggak ada yang terima. Eh, enggak usah. Belum ngomong apa-apa udah ditolak gitu. Enggak gua bukan mau ngomong bab itu, pokoknya udah tahu, nggak usah deh, nggak usah, kita mah nggak jadian. Oh ya udah, datanglah di rumahnya, tok tok assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa itu, julaibib? Enggak nggak nerima. Dah. Jadi semuanya pada tutup pintu. Jangankan orang merdeka, orang yang budak aja nggak mau jadi istri julaibib saking apa ya, saking sederhananya julaibib, saking pas pasannya julaibib. Akhirnya julaibib sedih galau gitu, datang ke masjid duduk. Kenapa ya hidup saya gini gini amat? Kata julaibib. Nabi itu kan orangnya pengertian. Melihat Zulaibib gitu langsung disamping sama Nabi duduk di sebelah Zulaibib. Kenapa? Kata Nabi, "Ini Rasul, saya itu kan ngelamar cewek, udah enggak tahu berapa jumlahnya tapi enggak ada yang terima, ditolak semua." "Ya udah deh, kayaknya saya tahu diri juga sih, Rasul. Siapa juga yang mau jadi istri saya? Orang saya kayak gini-gini aja, penampilan biasa, harta enggak punya, sekolah enggak lulus. Ya udah deh, Rasul, saya terima. Tapi saya boleh tanya sesuatu enggak, Rasul?" Kata Rasul, "Apa?" Kalau saya nggak bisa nikah di dunia, kira-kira saya bisa nikah nggak di surga? Rasul tersenyum. Jubilep udah nggak usah gitu-gitu amat, kata Rasul. Kamu bakalan punya istri yang soleha, yang cantik, yang pinter, anak kepala suku di dunia dan di akhirat. Ah, Rasul bercanda, nggak lucu ah? Kata Jubilep. Kata Rasul, eh serius ini? Benar, cius Rasul, cius. Akhirnya Jubilep diutus ke rumah seorang kepala suku. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Oh, julaibib pembantu Rasul kan? Julaibib, julaibib, masuk, masuk, masuk. Ada apa-apa yang bisa kami lakukan, tuan Rasulullah? Kata julaibib, enggak ada salam dari Rasulullah. Oh, alaikum alaikum salam dan seterusnya. Saya pengen menyampaikan amanah dari Rasul. Oh iya, iya siap, siap apa, apa? Rasul ingin melamar putri bapak. Masya Allah untuk saya. Innalillah. Lalu tuh gampang. Nabi yang soleh tapi keren. Nah, Musa juga kayak gitu. Cuman bedanya kalau Yusuf tampangnya keren, Musa itu bodinya keren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 Akhirnya Julebib diutus ke rumah seorang kepala suku. Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Oh Julebib, pembantu Rasul kan? Julebib, Julebib, masuk, masuk, masuk. Ada apa-apa yang bisa kami lakukan untuk Rasulullah? Kata Julebib, enggak ada salam dari Rasulullah. Oh alaikahu alaihi salam dan seterusnya. Saya pengen menyampaikan amanah dari Rasul. Oh iya, iya, siap, siap, apa? Rasul ingin melamar putri bapak. Masya Allah untuk saya. Innalillah. <laughs> Bahaya banget nih dilamar Julebib. Ah oh, inalilah kamu Julebib. Ya mau nolak gak enak Rasul yang nyuruh. Mau diterima lebih gak enak lagi. Gimana nih akhirnya pakai siasat. Julebib tunggu ya. Saya harus musyawarah dulu sama istri. Nanti tanya sama anaknya. Kalau dia setuju ya siapa tahu jodoh. Oh iya siapa saya tunggu. Ya silahkan papa. Eh kok udah manggil papa gitu belum jadi. Ke belakang. Manggil mah, mah, mah. Ini ada musibah besar mah. Ini mah analogi kita aja ya. Yang kejadian sebenarnya enggak gitu-gitu amat sih. Saya aja yang berlebihan. Mama, ini ada sesuatu nih yang harus kita ngomongin. Apa apa? Itu ada Jaleeb, tahu kan? Oh iya, tahu banget. Kenapa emang dia dapat amanah dari Rasulullah untuk melamar putri kita dinikahin sama dia? Gimana menurut Papa? Eh, Mama, Pa yang kayak gitu nanya mama, udah aja langsung bilang aja oh, Julaibib, julai anak kita kuliah kek, mau ngafal Quran kek, apa, pokoknya banyak alasan aja. Lagi rame-rame di dapur, si anaknya dengerin nih si ceweknya, "Keluar, Mah, Pah, ada apa sih kok rame-rame gitu?" "Heboh banget." Kata ayahnya, "Nak, yang sabar ya." <gulai> <gulai> "Ada apa, Pah, Mah?" "Itu ada Julaibib tamu yang diutus sama Rasul. Emang kenapa?" "Rasulullah ingin menikahkan kamu sama Julaibib." Terus Ya ayah kan sama mama lagi musyawarah nih Gimana caranya untuk nolak uh, Ma'azallah Kata dia Kalau bahasa kita mah, ma'azubil uh, Wahai ayah, wahai ibu Apakah ayah dan ibu masih berpikir Tentang untuk taat kepada Allah dan Rasul Allah perintahkan sesuatu Rasul perintahkan sesuatu masih mikir-mikir Ini ditaatin gak ya, ditaatin gak ya Masih mikir gitu, innalillah kata anaknya Enggak itu julaibib, kamu tahu kan julaibib Tahu gitu Terus kenapa mah? Ya, gimana atau caranya? Sami Nawaw atau ana? Tapi jualah sami nawaw atau ana. La khair. Ini dibela sama Allah dan Rasul. Kalau kita dekat sama Allah, nah, kita ditolak berkali-kali. ada yang bela tempat teman curhat kita malah nikung. Kita curhat sama dia, eh malah dia duluan. Kebuka semua kartunya, hari tanggal lahirnya segala macam. Pas kita mau ngasih kado, kado dia duluan yang datang karena dia udah tahu banget lah tanggal lahirnya makanan atau hadiah kesukaannya ini gara-gara kita deketnya sama makhluk, gak dekat sama Allah balik lagi ke Musa, tak kemana-mana ya agak ganyasan makanya saya bilang di awal gak jelas balik lagi kepada Musa ya jadi Musa difitnah nih ceritanya, Musa punya penyakit kulit, akhirnya suatu saat Allah takdirkan Musa mandi di sebuah sumur mandi di sebuah sumur buka baju, cuma pakai celana doang Bajunya ditaruh di atas batu Mandi nih, mandi Kayak di cerita-cerita legenda gitu Kayak di cerita-cerita mitos Taruh di atas batu, udah selesai mandi Musa keluar, eh batunya udah pindah Musa nanya, nih yang mengangkat batu Siapa kok pindah, cuman mau ngambil bat, e, Baju di atas batu kejauhan, kan tadi Badannya kelihatan. Musa kan orangnya Jaga banget, e, badannya gak boleh kelihatan. Gimana nih ada orang gak, gak ada orang Lari langsung, mau ngambil baju di atas batu Eh pas Nabi Musa lari ke arah batu Batunya lari kejar-kejaranlah antara Musa dengan batu. Kata Musa, saubih hajar, saubih hajar. Batus apa? Baju saya ada atas batu, baju batu, baju batu. Wah kejar. Kemana tuh batu? Kejar? Lari. Dia lari ke tempat-tempat orang ngumpul. Pertama lewat skate park dulu. Wos. Skate parknya anak-anaknya bang Israel lagi pada ngetrik, lagi pada oh, segala macam gitu. Lagi melewati anak-anak muda lagi main skate, batunya lewat. Terus di belakang Musa ngejar, wah anak-anak Yahudi ketahuan. Ternyata badan Musa itu paling keren di antara kita, cie. Mulai hashtag baru. Lewat daerah skatepark gitu, terus ketemu anak-anak yang lagi parkur, pada loncat-loncatan, parkur dari gedung ke gedung gitu kan. Musa ternyata parkurnya lebih keren, larinya cepat banget. Wah Musa ternyata paling bagus badannya di antara kita. Viral aja di antara anak muda sehingga semuanya pada uh, posting Musa keren, Musa keren, Musa keren. Jadi viral banget. Akhirnya tuh batu berhentinya di tengah pasar. Pas Musa ngelihat batu itu udah berhenti di tengah pasar, orang-orang pada ngelihat ke arah Musa melongo gitu kan. Hah? Musa. Musa kan aduh gimana nih, Losen? Kalau kita ya biasa aja lah, enggak usah terlalu Musa orangnya gak pamer, kalau kita kan terlalu pamer ya. Musa orangnya gak pamer, aduh gimana darurat ya. Saya bukan mau pamer badan, gak usah si uzon Saya ngejar-ngejar baju saya yang dibawa sama batu Diambil tuh baju, batunya dipukul Sama Musa, retak Jadi kalau kita bilang jawara para nabi Musa tuh, jawara banget Kakaknya aja dipegang jenggotnya, dilempar bisa Sama Musa, malaikat turun ditonjok Sama Musa, buta matanya Musa, nabi yang menurut saya Paling uh, jago aja Sampai batu aja retak Jadi kalau sekarang ada kayak Mixed Martial Art MMA gitu. Atau Ultimate Fight. Itu kayaknya Musa juaranya tuh. <SILENCIO> kalau ada di zaman kita ya. Mungkin Ultimate Fight tingkat internasional tuh. Yang lawan siapa yang kemarin tinju kalah tuh. Nah. Itu kayaknya bisa sama Musa. Pasti kalah dia sama Musa. Ini Allah nge ngebelain Musa. Jadi kalau kita difitnah teman kita. Kok saya gak ada yang ngebelain ya. Kok orang-orang pada ninggalin saya. Bukankah ada Allah? Allah. Allahu Allah. Kenapa kamu mikir kita cuma berdua ya ababak? Bukankah Allah yang ketiga? La <tuh> tahzan inna alloha ma'ana. Tapi bisa pakai cara kayak gini gimana caranya? Kita harus selalu dekat dengan modemnya. Jangan jauh-jauh. Dekat dengan pusat tawafnya. Kalau jauh, gak bisa. Allah yang ngebelain kita. Siapa lagi orang yang dibelain sama Allah? Salah satunya disebut di dalam Al-Quran seorang cewek yang dizihar oleh suaminya. Nanti cari tuh di surat curhat. Tahu curhat, surat curhat? Nanti cari di surat curhat Seorang cewek yang dizihar oleh Suaminya Gimana dizihar? Suaminya ini suami yang emosional Pemarah, terus bilang kepada istrinya Kamu bagi saya, seperti punggung Ibu saya, dizihar Sedih dia datang ke Rasulullah Rasul, wah oh, ada apa? Khaullah namanya, namanya Khaullah Khaullah ada apa? Saya pengen curhat Boleh gak? Boleh, kenapa gak boleh? Ini suami saya menzihar Kira-kira udah jatuh talak belum ya? Kalau suami menzihar saya, kata Nabi. Udah itu berarti udah gak bisa lagi selama-lamanya, kata Nabi. Oh gitu, udah gak ada jalan balik. Enggak, karena dia juga gak bisa move on dari suaminya. Tapi suaminya pengen logo N gitu. Akhirnya apa? Begitu kawulah keluar dari rumah Nabi, Allah turunkan ayat. Allah sudah mendengar ucapan perempuan yang curhat kepada kamu dan mengadu kepada Allah. Sesungguhnya begini begini, begini panjang ayatnya satu halaman. Ngapain? Ngapain? Nyeramahin suaminya. Itu satu ayat, satu halaman itu ayat, cuma nyeramahin suaminya aja. Kamu udah melakukan dosa besar, kamu harus bertaubat. Kalau kamu enggak bisa uh, misalnya berpuasa uh, Dua bulan berturut-turut, kamu bayar ini dan seterusnya. Diceramahin tuh suaminya. Siapa yang ngelain kaulah? Allah. Jadi orang kalau dekat sama Allah, Allah yang belain dia, enggak usah khawatir, la Kita enggak sendiri. Allah wa ma'akum. Kadang-kadang kita enggak usah ngomong aja, Allah udah dengar. Wa asiru qaulakum awijharubih. Innu aliim bidads sudur. Allah tahu isi hati kita. Teman-teman masih ingat tak kisah Nabi Muhammad di Leidekin sama orang Yahudi? Gara-gara kiblat. -gara Jadi ceritanya orang Yahudi itu bilang, eh hey, agama Islam itu fake loh. Agama agama fake, enggak original. Soalnya syariatnya ikut-ikutan orang. Yahudi, apa buktinya orang Yahudi Salat ke Palestina, orang Islam juga ke Palestina Gak keren lah Gak ada inisiatif ikut-ikutan orang Yahudi Kata orang Yahuditnya Akhirnya Nabi Muhammad merasa sedih Duh, ya ya, kok gitu-gitu amatnya mereka Ngeledekin kita, tapi gimana caranya Biar Allah pindahin Qiblat dari Palestina ke Mekah Mau minta ke Allah, gak enak Gak enak hati tuh, kayak Nabi Ayub Mau minta sembuh, gak enak sama Allah Gitu juga Nabi Muhammad pengen minta dipindahin Qiblat Gak enak, akhirnya ngapain Nabi Muhammad setiap hari ngeliat ke langit Membatin. membatin dalam hatinya ya Allah bisa enggak ya kiblat dipindah ke Mekah ke Ka'bah bisa enggak ya bisa enggak ya setiap hari ngelihat ke langit eh ternyata tiba-tiba turun ayat qad naratqallu wajhika fis sama kami udah ngelihat gimana kamu selalu melihat ke arah langit falawallian <Sing> kami pindah sekarang kiblatnya rasul surprise banget, kok Allah tahu ya halimun bida sudur lewat cewek, ini kayaknya calon istri soleha banget nih, kayak gini nih Allah tahu kan isi hati kita kadang-kadang kalau kita ada ke Allah, tiba-tiba dia balik lagi tadi udah lewat, balik lagi, apa-apa enggak, enggak, saya enggak ngomong apa-apa kayak tadi dengar sesuatu deh wah Allah yang memberikan ilham bisa banget ya gitu tuh ada juga tadi yang di Dumai Ibu-ibu ngelihat booster saya di Youtube Pada gitu dia membatin Dia bilang pengen banget dengerin ceramah usad ini langsung Tapi membatin doang gak berdoa gak ngomong Eh selang sekitar sebulan kemudian Dapat berita Alhamdulillah saya diundang ke Dumai Dia surprise banget Masya Allah saya belum berdoa Belum ngomong baru membatin Allah sudah kabulkan Gimana kalau ngomong Ukti, Assalamualaikum Belum halal jadi salam jawab salamnya Pakai isyarat aja Oh iya gak apa-apa Kapan atuh saya bisa mendengar kamu menjawab salam saya? Gak ngerti ya? Terlalu sopan bahasanya. Artinya kita kalau misalnya pengen disupport, didukung, disponsorin, di, apalagi kalau bahasa ininya, jadi brand ambasadornya Allah, di, apa, e, diberikan semua fasilitas oleh Allah, gampang deketin Allah Subhanahu Wa Taala. Dan mendekat ke Allah itu gak usah khawatir tadi. Gak akan jauh dari kesenangan-kesenangan kita selama kesenangan itu gak melanggar syariat. Tuan Nabi juga seru kok hidupnya, apalagi habis nikah Pacaran setelah nikah, wah Saya kalau udah ngomong kayak gini susah nih Udah nikah, biasanya kalau dari ada rasa tuh ya Tiba-tiba si cowoknya mendadak romantis Mah dulu papa mama itu tukang las ya Kok tahu standar ya Kok tahu pak, ya papa soalnya baru baca di google Ntar pak, mah lupa tadi apa sih setelah itu Baca lagi di google, tiba-tiba roman, romantis Nabi itu romantis banget sama Aisyah Nabi kalau misalnya ketemu Aisyah Nabi suka manggil dengan panggilan-panggilan yang Kesayangan Aish Salah satunya selain Humayro A, Aish. Aish itu kalau bahasa orang Sunda Eish e, Eish itu A Eish, Eish, Eish itu sama Cuman kalau orang Indonesia gak bisa bilang Ain Jadilah E Sama kayak dulu teman saya ada yang dari Sunda ya, Kuliah di Mesir namanya e, Cecep Cacep dalam bahasa Sunda artinya kaset, orangnya keren, ganteng, itu bahasa Sunda. Datang ke Mesir, Ismaqeh, nama kamu siapa? Kata si ablahnya, siapa apa? Kata orang ininya, adminnya. Nama saya, Ismi Cacep, kata dia. Orang Mesir kan nggak bisa bilang C, ya bahasa Arab kan nggak ada C. Zayba gimana cara baca Cacep? Ya udahlah, ship ship aja deh. Cacep. Diterjemahkan ship ship ship ship itu dalam bahasa orang Mesir artinya sendal jepit. <SILENCIO> Wah nama <enak> kamu. <SILENCIO> jadi Nabi itu kalau ketemu Aisyah, Aisyah, Humairah, jadi dipanggil dengan panggil. Allah sudah mendengar ucapan perempuan yang curhat kepada kamu dan mengadu kepada Allah. Sesungguhnya begini begini, begini panjang ayatnya satu halaman. Nyaramahin. Ngapain? Nyeramahin suaminya. Itu satu ayat, satu halaman itu ayat, cuma nyeramahin suaminya aja. Kamu udah melakukan dosa besar, kamu harus bertaubat. Kalau kamu enggak bisa e, misalnya berpuasa beber, e, Dua bulan berturut-turut, kamu bayar ini dan seterusnya. Diceramahin tuh suaminya. Siapa yang ngembelin Kaulah? Allah. Jadi orang kalau dekat sama Allah, Allah yang belain dia, enggak usah khawatir, la tahzan. Kita enggak sendiri. Allah wa ma'akum. Kadang-kadang kita enggak usah ngomong aja, Allah udah dengar. Wa asiru qaulakum awijahru bi, inna hu alimun bidadi sudur. Allah tahu isi hati kita. Teman-teman masih ingat tak kisah Nabi Muhammad di ledekin nama orang Yahudi gara-gara kiblat. -gara Jadi ceritanya orang Yahudi itu bilang, eh hey, agama Islam itu fake loh, agama. Agama fake gak original Soalnya syariatnya ikut-ikutan orang Yahudi Apa buktinya orang Yahudi sholat ke Palestina Orang Islam juga ke Palestina Gak keren lah Gak ada inisiatif ikut-ikutan orang Yahudi kata orang Yahudita. Akhirnya Nabi Muhammad merasa sedih Duh ya ya kok gitu-gitu amatnya mereka ngeledakin kita Tapi gimana caranya biar Allah pindahin kiblat Dari Palestina ke Mekah Mau minta ke Allah gak enak Gak enak hati tuh kayak Nabi Ayub Mau minta sembuh gak enak sama Allah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 Eis itu A, Ais, Eis, Ais. Ais itu sama. Cuman kalau orang Indonesia nggak bisa bilang Ain, jadilah E. Sama kayak dulu teman saya ada yang dari Sunda ya, kuliah di Mesir. Namanya uh, Cacap. Cacap dalam bahasa Sunda artinya kaset. Orangnya keren, ganteng. Itu bahasa Sunda. Datang ke Mesir, Ismae. Nama kamu siapa? Kata si ablahnya. Siapa apa? Kata orang ininya, uh, adminnya. Nama saya Ismi Cacap. Kata dia. Orang Mesir kan enggak bisa bilang "ce" ya. Bahasa Arab kan enggak ada "ce". Zaibaqro. Gimana cara baca "cecep"? Ya udahlah, sip-sip aja deh. <tuk> cecep diterjemahin sip-sip. Sip-sip itu dalam bahasa orang Mesir artinya sendal jepit. <tuk> Wah, nama kamu. Jadi, Nabi itu kalau ketemu Aisyah, "Ais, ya Humaira." Jadi, dipanggil dengan panggilan kesayangan. Terus kalau lagi di rumah, Nabi itu suka bercanda sama Aisyah, lagi jalan bercanda, lagi Bahkan pulang dari jihad, bayangin jihad itu kan kayak seru, serius banget. Tapi Nabi diantara sela-sela serius itu ada adegan-adegan seru juga. Pulang sama Aisyah berdua. Nabi bilang ke sahabat, eh kalian jalan duluan ya. Biarkan saya aja sama Aisyah berdua. Oh siap Rasul, sahabat udah ngerti. Bukan, ngapain Rasul kok tinggal berdua? Enggak. Enggak kepo gitu. Langsung mereka duluan tinggalan lah Nabi sama Aisyah. Aisyah kita lomba lari yuk. Ha yuk kata Aisyah. Jadi seru gitu, lembah lari, Aisyah menang, karena Aisyah masih kurus. Kenapa masih kurus? Suka kayak Zumba gitu di rumah Aisyah. Zumbanya Aisyah ngapain? Ngurus rumah, ngepel, nyapu, itu Zumbanya sahabiat. Jadi seru gitu kehidupannya, gak seserius yang kita bayangin. Dan Nabi itu kan orangnya romantis banget ya. Aisyah yang marah bisa dibikin tersenyum. Nah kita istri lagi marah jadi, eh istri lagi senyum lagi jadi marah kebalik. Nabi istri lagi marah bisa tersenyum. Nah kita orang lagi senyum tiba-tiba marah lagi seru-seru ngomong di grup, tiba-tiba ada yang live kan kita banget tuh kalau dulu Nabi, orang gak di grup pengen masukin gua ke grup dong, ada rasul soalnya di dalamnya, seru orangnya tuh dan orangnya sangat ro'fah gak enakan, gak pengen nyusahin orang lain, makanya pas Aisyah lagi ngambek, ngambek ah ngambek ngomong-ngomong tapi ya ngambek ah, saya kalau gini-gini terus mending saya pulang aja ke rumah Abu Bakar kata Aisyah, kata Nabi, saya anterin ya malah coba, saya anterin Mm, ya deh Malam-malam <gitu> kan sendiri gak, gak baik Akhirnya diantrein sama Nabi Begitu keluar rumah naik ke atas motor Motornya kan motor gede gitu tinggi kan Ontah tadi kan Cara Nabi naikin Aisyah ke atas motor gede Nih yang pakai-pakai motor ya Nanti praktek nanti tapi Sekarang maaf ya belum bisa Statusnya Nabi itu kalau pengen ngenaikin Aisyah atau Sofia atau istrinya Ke atas motor Nabi tuh jongkok gini Jat jadi Aisyah sama Sofia naik ke atas uh, apa uh, lutut Nabi, terus Nabi berdiri diangkat, naik ke atas ontak, Nabi jalan. Atau boncengan berdua. Pas hujan, buka baju, Nabi gak pakai baju, Se, cowok banget kan. Gak usah bawa jas hujan, ini tips romantis, jangan bawa jas hujan. Jadi begitu hujan, buka baju, ma, ma, ma, mama pakai ini, jangan mama gak boleh kena hujan, mama pokoknya harus aman. Papa gimana? Tenang, papa berkorban untuk mama Datang-datang ya. Sampai ke rumah cari tolak angin <tik> Nabi bawa Aisyah Yuk ke rumah Abu Bakar, bawa Aisyah tuh gak tahu Abu Bakar adalah muridnya na Nabi Jadi dibawa ke murid suaminya ya. Datang ke rumah Abu Bakar Sampai di rumah Abu Bakar, Abu Bakar menyambut Rasulullah Ya Rasulullah ada apa? Kenapa gak manggil aja Kalau Nabi miss call, saya pasti udah datang tuh Gak usah Nabi kesini deh, miss call aja Pasti saya datang. ada apa ya Rasul? Kata Rasulullah enggak ini Aisyah pengen ketemu sama ayahnya udah kangen gitu. Oh ya udah udah duduk, udah duduk. Nabi ngomong tapi minta izin dulu ke Aisyah. Coba lihat etika Rasulullah kepada istri. Aisyah, aku ngomong dulu boleh? Coba Nabi minta izin. Padahal Nabi itu orang yang dimuliakan Allah. Boleh nggak aku ngomong duluan? Kata Rasul. Kata Aisyah boleh. Tapi jangan ngomong kecuali yang benar ya. Coba Aisyah lagi ngambek nih, cewek lagi ngambek kan? Jangan bicara kecuali yang benar. Abu Bakar marah. Ya Aisyah, masa kamu menuduh Rasulullah berbohong? Memangnya Rasulullah pernah berdusta, Allah aja percaya sama Rasul apalagi kita dipukul Aisyah di pundaknya pukulan yang tidak menyakiti atau melukai. Ditahan sama Rasul. Ya Abu Bakar jangan gitu. Saya tidak membawa istri saya ke sini untuk kamu sakiti. Ya Ababak. Takutlah kamu pada Allah. Wah, oh, diceramahin Abu Bakar. Ya ya Rasulullah. Bayangin Rasulullah ngebelain. Gini-gini sama Rasul. Akhirnya, "Wah, kami minta maaf ya Rasul." Ya udah. Terus Rasul ngelihat ke belakang Aisyah, "Tuh lihat, aku belain kamu kan?" Aisyah senyum senyum, terus gimana pulang aja? Ya daripada orang itu ngamuk lagi, ya udah pulang pulang. Coba istri lagi ngambek bisa tersenyum, dah kita lagi senyum ngambek. Ini bedanya akhlak kita sama Rasul. Jadi kalau ngomongin sunnah, salah satunya sunnah akhlak Rasul luar biasa. Nabi lagi duduk di rumah sama istri istrinya, ada Aisyah, ada saudah. Pertama Aisyah, Aisyah itu udah masak bikin kayak semacam kue-kue lebaran gitu dari pagi, bikin kue dari pagi. Udah capek, kan Aisyah tuh gak terlalu pintar masak ya, beda sama. Teman-teman yang seneng infotainment, tahu gak istri Nabi yang pintar masak? Berinisial U. Istri Nabi yang paling pintar masak namanya Ummu Salamah. Itu paling jago ma, masak. Kalau Ummu Salamah udah ngirim makanan, itu makanan Aisyah gak kesentuh tuh. Makanya Aisyah pernah cemburu gara-gara makanan Ummu Salamah. Nah Aisyah lagi habis bikin kue dari pagi udah rempong banget udah beli semua tepung di pasar segala macam belajar dari Google lihat oh masak udah capek-capek masak siangnya mau makan sama Nabi ini berdua lagi makan kue gitu tiba-tiba datang tamu istri Nabi yang paling senior namanya Saudah. Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Dibukain pintu. Masuklah Saudah duduk di antara Aisyah. Kata Aisyah, "Oh kebetulan nih ada uh, Mama Saudah gitu ya." Saudah Makan dong kue buatan saya ini saya buat dari pagi lo capek-capek kata saudah malas lah gue lagi malas makan wah mancing-mancing Aisyah nih saudah ini kue buatan saya langsung lo ninta lagi saya kasih brand ini mahal mumpung masih gratis gitu Aisyah cake gitu kan jadi mahal kan secara Aisyah itu adalah apa selebgram sedunia lah followersnya udah puluhan juta makan mungkin miliaran kata Aisyah makan dong saudah kata Aisyah, saudah jadi orang tuh jangan maksa deh kata saudah. Saudah, satu aja, gak akan kenyang kok Cuma satu doang, Aisyah Ngapain sih maksa-maksa orang, dikasih tau juga ngobrol, lul, lul, lul, lul, Akhirnya Aisyah marah Kata Aisyah, kalau saudah gak makan Saya ambil nih tepung lemparin ke wajah kamu Kata saudah, coba aja Nih istri-istri Nabi nih Lagi rame kan, Nabi senyum-senyum aja Akhirnya Aisyah ternyata gak gertak Tapi benar ambil tepung dilemparin ke wajah Saudah, jadilah wajah saudah uh, Bertepung Agak-agak ngeri gitu kan Tepung, oh. Kata Saudara, "Oh, Saudara, Yesus ternyata. Rasul ngelihat Saudah uh, dilemparin tepung, Saudah enggak tega mau membalas Aisyah. Ada nabi, enggak enak sama nabi. Tadinya kan kaki nabi ditaruh di atas paha Aisyah. Sekarang diangkat dari paha eh di atas paha Saudah. Sekarang diangkat dari paha Saudah, ditaruh di atas paha Aisyah, ditekan supaya Aisyah enggak bisa gerak. Terus nabi kasih isyarat ke Saudah. Maksudnya, balas. <tuk> Saudah ambil tepung, dilemparin ke wajah Aisyah. Aisyah marah, "Wah, lempar-lemparan tepung." Nabi, seng kayak nonton pimpong gitu kan. Lempar-lemparan tepung. Wah, Saudah, Aisyah, Saudah Aisyah. Waduh, nih seru banget nih. Sampai akhirnya tiba-tiba lagi lempar-lemparan tepung kayak gitu, terdengar suara Jawara Mekah Umar. Assalamualaikum. Enggak gitu juga sih suaranya. Pokoknya keren aja. <guluh> Dan itu mas suara agak-agak tanggung ya. Assalamualaikum, suara Umar kan gagah banget tuh. Hah, suara Umar, langsung Aisyah sama Saudah melipir masuk ke dalam kamar lari. Takut sama Umar bukain, Waalaikumsalam. Masuk Umar. Masuk. Berantakan kan. Cuman Umar mau komen kan gak enak daripada nanti di diblok kan. <SILENCIO> uh, komen. Aduh. Rumah Nabi kotor gini. Mau komen gak enak nih sama Nabi. Daripada nanti di unfollow gak bisa follow back lagi. Akhirnya gak komen. Diam-diam aja ngelirai gini. Nabi senyum-senyum gitu. Kata Umar. Rasul ada apa sih kok kayak seru banget senyum-senyum. Itu tuh cewek-cewek di dalam. Aneh. Kenapa dengan cewek-ceweknya? Mereka tuh tadi habis lempar-lemparan tepung. Tapi begitu dengar suara Umar, ketakutan langsung lari ke dalam kamar. Umar tersinggung. Umar berharap mereka takutnya ke Rasul, jangan ke Umar. Akhirnya Umar mengatakan, wahai istri-istri Nabi. Kalian takut kepada Umar tapi tidak takut kepada Rasulullah. Eh, cewek-ceweknya ngomong dari dalam. Ya, soalnya engkau wahai Umar, ghalidun syadid. Orangnya kasar dan keras. Sedangkan Rasulullah itu ra'ufun rahim. Orangnya penyayang, coba lihat. Bisa gak kita istri lagi ngambek, muji kita? Pas istri-istri, sesama istri-istri ketemuan, eh suami lo gimana? Wah suami gue, gak ada cowok kayak gitu di dunia. Ini maksudnya positif atau negatif? Ya negatif lah. Nih gimana nih caranya nih istri-istri muji kita? Kalau yang udah punya. Kalau yang belum, dipuji sama teman juga jarang ya. Apalagi sama cewek. Itu teman-teman dibela sama Allah, dibela sama Rasul. Dan gak usah khawatir, kehidupan orang yang soleh itu ternyata... Kadang-kadang saya suka ketawa baca cerita-cerita mereka itu sihirah rasul sihirah sahabat lucu-lucu juga ceritanya makanya ada istilah insaniatu sahabah sisi-sisi kemanusiaannya para sahabat tetap ada hal-hal yang yang seru dalam kehidupan mereka jadi yuk kita belajar lebih dekat ke allah dekat ke masjid tapi tetap kita senang senang nongkrong ngopi selama kita bayar ngopinya ya ngopi mungkin main touring bareng teman-teman jalan Pas waktunya azan ke masjid Karena saya ngelihat di Bandung Ini saya jadi saksi sendiri ya Orang kalau udah hijrah, tatuan Tapi sholatnya bisa lebih khusyuk daripada imam Makanya saya sering cerita Kita pernah ngadain uh, sholat malam Asyarah akhir min Ramadan 10 terakhir Ramadan Satu malam, satu juz, satu juz setengah Datang nih teman-teman pada rame Anak-anak muda, tatuan, rambutnya uh, Ada yang sampai Gimbal segala macam datang Pokoknya segala genre lah Ada genre musik yang pop, ada yang dangdut Ada yang reggae, datang semua Salat malam, yang paling depan itu Justru yang baru-baru hijrah, kayak tatuan gitu Kayak salatnya tuh kayaknya luar biasa Begitu saya baru takbir, udah nangis Coba, luar biasa, saya baru takbir, udah nangis Saya mikir, duh Makmum aja nangis, imam belum nangis Akhirnya lama-lama, saya nangis gara-gara Mereka nangis, gak enak sama mereka duh. Masa makmum, uh, imam kalah sama makmum ya Nangis lah, nangis Nangis, udah selesai sholat nanya, eh kalian gak? kenapa sih kok tadi kayaknya nangisnya luar biasa, semangat banget nangisnya berlomba-lomba paduan suara. Saya kira terlalu khusyuk sholatnya, padahal ternyata apa? Ustadz sholatnya kelamaan, wah tahu gitu teh. Ini artinya tetap ada serunya. Terus tadi saya sempat cerita juga di Dumai, ada dua teman saya baru hijrah, yang satu anak metal, yang satu lagi pembalap, drifter. Dia suka ngedrift gitu di tengah kota Bandung. Dua-duanya baru hijrah, pengen sholat isya Udah selesai jamaahnya, jadi bikin jamaah baru berdua Bingung siapa yang jadi imam Ini imam siapa nih, lu aja yang metal suara lu kan lebih lantang Jadi suaranya lagu-lagu lantang Enggak ada, gue kalau uh, nyanyi mungkin bisa lantang Tapi kalau ngaji agak-agak fals gitu kata dia Lu aja, lu kan udah biasa dengan hal yang apa Memancing adrenalin, ngedrift segala macam Enggak, gue segan sama Allah gitu Akhirnya karena gak ada yang mau jadi imam Mereka menentukan imamnya caranya gimana Ini lucu nyanyi, sweet Siapa yang kalah jadi jadi imam. Jadi tetap ada hal-hal yang lucu, yang seru, yang asik. Tanpa harus menjauh dari Allah. Dan Allah itu maha uh, indah dan mencintai keindahan. Allah itu maha baik, mencintai kebaikan. Allah itu maha penyayang, mencintai kasih sayang. Dan Allah juga kadang-kadang uh, nabi aja ngegodain umatnya ya. Kadang-kadang ya ngegodain gimana? Ada nenek-nenek datang ke nabi. Rasul. Rasul kan tahu siapa-siapa aja yang masuk ke dalam surga kira-kira saya masuk surga enggak rasul nenek-nenek nanya ke rasul kata nabi saya nggak ngelihat ya ada wajah nenek-nenek kayak gini ya di dalam surga nggak ada ya rasul ya nggak ngelihat kalau di surga itu ada wajah nenek-nenek kayak gini aduh kasian banget akhirnya dia sedih gitu sebelum dia sempat sedih dan makin nanti bunuh diri nabi bilang soalnya nenek mah di surga nanti jadi gadis lagi ah oh, gitu ya Nabi ngegodain. Jadi ada serunya juga. Jangan berpikir hadis Nabi itu selalu harus cemberut. Harus melotot. Hadis Nabi itu gak selalu melotot. Kita aja yang menyampaikannya dengan intonasi melotot. Coba nih. Hadisnya sederhana tapi begitu ganti nada berubah nada apa maknanya. Kata Nabi kepada Ibnu Abbas lagi boncengan motor berdua. mereknya keledai. Lagi boncengan motor berdua sama Ibnu Abbas. Kata Nabi ke Ibnu Abbas. Ya gulam. Ih fazillah yah fazka. Ih fazillah tajid hutu Nabi ngomongnya pelan. Eh begitu sampai di kita sebagai penceramah, ya qulam ifazillah ya hafizkah, berubah kan nadanya kan ya? Ternyata kita juga belajar gimana intonasi hadis Nabi, hadis musalsal yang Nabi ketika membaca hadis itu nangis, Nabi membaca hadis itu tersenyum. Nabi itu habis berdoa kadang-kadang tersenyum sambil ngelihat ke langit. Ngapain? Bercanda sama Allah. Terutama doa safar. Doa meminta ampun, zalamtu nafsi faghfirli, fama yang firudz dzunuba anta dan seterusnya. Terus Nabi tersenyum. Ali nanya, ya Rasulullah Kenapa engkau tersenyum? Kata Nabi, saya tersenyum karena Allah tersenyum Allah juga tersenyum sama hambanya Begitu hambanya minta ampun, ya Allah ampuni saya Tuh lihat tuh hamba saya, saya ampunin deh Besok dosa lagi, kata malaikat Allah gimana tuh yang tadi minta ampun tapi udah bikin dosa Ntar, tunggu dulu, mudah-mudahan dia nanti Malam bertobat, Allah membuka pintu Tobatnya di malam hari, untuk orang yang Berbuat dosa di siang hari, Allah buka Pintu tobatnya di siang hari, untuk orang yang berbuat dosa Di malam hari, ntar, ntar, ntar Saking serunya Allah, asiknya Allah. Allah tuh enggak gengsian kayak kita. Gua malas datang biar dia aja datang ke gua. Enggak. Allah yang datangin kita. Seperti malam, setiap malam Allah datang kepada kita. Ya ibadi, hal mintaib, hal min zihajah, hal min, min mustagfir. Allah yang datang kepada kita. Emang Allah gengsian? Enggak sama sekali. Kalau kita kan gengsian orangnya. Ditolak sekali enggak akan datang lagi. Nih. Kalau Allah, ditolak berkali-kali Allah datang. Hal mintaib, masih tidur. Hal min Mustafir ada yang mau minta ampun saya ampunin ini dosanya masih tidur kita berkali-kali cuekin Allah Allah datang lagi datang lagi datang lagi kurang baik apa Allah sama kita coba ada nggak manusia kayak gitu sama kita dia datang eh, kita datang dicuekin kita datang dicuekin terus kita mau datang lagi nggak atau sebaliknya dia datang kita mungkin pas lagi ada masalah terus jadi kurang ngerespon dia uh, putus asa gitu dia ngambek Allah nggak kayak gitu. Sampai kita udah bikin dosa banyak Allah masih manggil kita Kul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim Allah masih manggil kita Ya ibadi, Wahai hambaku Yang ibadi itu panggilan lembut dari Allah kepada makhluk Kayak Allah manggil Subhanalladzina asrafu ala anfusihim Bukan bi muham Madin tapi bi abdihi Dikru rahmati rabbika abadahu Zakaria, hamba dipanggil sama Allah. Padahal kita banyak dosa nih, dosa zina, iya, minum iya, dikit-dikit kita ngelem, nyekek botol. <tuh> dalam keadaan nyekek botol nih, dalam keadaan enggak jelas ngomongnya. Ah, lihat di sini banyak bidadari, segala macam, ya. Allah memanggil, "Qul ya ibadialladhin asrafu ala anfusihim." Allah bahasanya lembut. "Wahai hamba-hambaku, bukan yang berdosa." Bukan yang hina, bukan yang bermaksiat Yang banyak melampaui batas Coba lihat bahasa lembutnya Allah Allah tuh kalau ngomong sama kita tuh kayak orang gak enakan gitu Jangan sampai tersinggung Nah kita kalau ngomong sama Allah, gak mikirin perasaan Allah Allah maunya apa sih? Gitu Kalau Allah, hambaku yang melampaui batas Dipilih kata-katanya tuh Bayangin ya, baiknya Allah Kalau Allah perintahkan kita satu perintah di Dalam Al-Quran, Allah tuh kayak seolah-olah Gak enak ngasih perintah itu, tapi harus dikasih Supaya kita dapat kebaikan, contoh Ya ayuhal الذين امنوا كتب عليكم Allah wajibkan puasa. Wahai hamba-hambaku yang beriman, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan bagi kalian puasa. Sudah selesai segitu enggak. Seolah-olah Allah enggak enak ngomongin wajib bagi kita berpuasa sehingga Allah katakan Kamakuti baalalladinamiu. Khabarikum sebagaimana yang telah diwajibkan kepada orang sebelum kalian. Ngerti enggak ni filosofian? Makanya salah satu buku Al Tafsir Al Quran bukan tafsir renungan Al Quran yang saya suka banget itu filosofi Al Quran dengan perasaan, mengambil sisi-sisi perasaannya Al Quran. Allah itu ketika bilang Sebagaimana telah diwajibkan kepada orang sebelum kalian Itu kayak kita ngomong ke teman kita Eh ada yang tolong angkat meja ya Maaf kamu yang angkat meja ya Soalnya teman-teman yang lain lagi beres-beres di belakang Ngomongnya kayak gitu Biar dia gak merasa dia doang yang disuruh Tapi yang lain juga disuruh Coba bahasa Allah Eh kamu ngangkatin ini ya speaker sama sofa Soalnya teman-teman yang lain lagi beres-beresin parkir Coba kalau dia bilang Eh kamu angkatin tuh speaker Agak kurang pas ya Makanya Allah menggunakan bahasa diwajibkan bagi kalian yang berpuasa. Tapi tenang, bukan kalian doang, umat sebelum kalian juga gitu, coba. Selesai segitu? Enggak. La'allakum tattaqun. Allah seolah-olah bilang, "Eh, ini bukan untuk saya ya, untuk kalian juga supaya kalian bisa menjadi orang yang lebih baik." Udah selesai kayak gitu? Belum. Ayyamam mu'dadat. Seolah-olah Allah bilang, "Udah tenang aja, enggak banyak kok, cuma beberapa hari." Kenapa Allah tidak mengatakan syahran wahidan Satu bulan, kenapa bilang ayam Karena Allah ingin meringankan kita Tidak lama kok, cuma beberapa hari Ayaman ma'adudat Cuma beberapa hari doang kok, tidak lama Lagian kan kita puasanya bukan sebulan kan Sehari, cuma beberapa hari Coba kalau puasa sebulan ada yang sanggup Sahurnya tanggal 1, buka puasanya tanggal 29 Enggak, Allah mah ngomongnya ayaman ma'adudat Cara Allah ngebujuk kita gitu udah selesai belum Allah masih bilang kalau kalian nggak sanggup nggak apa-apa kata Allah kalau kalian nggak sanggup mungkin kalian musafir mungkin kalian sakit nggak apa-apa udah aja kalau kalian nggak bisa puasa nanti aja dikotok eh kalau kalian nggak bisa kotok nggak apa-apa juga nanti kalian bayar fee walaupun berpuasa lebih baik kalau kalian mengerti coba lihat keringanan dari Allah la yu kalifullahun asanillahusaha yuridullohu bi kumul yusra walayuridubikumul lausr itulah Islam din Yusrun, agama yang sudah Allah permudah buat kita Mudah-mudahan kita makin husnudzan sama Allah Mudah-mudahan kita semakin yakin kepada Allah Tidak ada orang yang datang kepada Allah pulang dalam keadaan kecewa itu Tidak ada gak ada orang yang mengangkat tangan kepada Allah Kemudian menurunkan tangannya dalam keadaan putus asa Tidak ada Jadi teman-teman yuk kita belajar tanya sama Allah Dekat sama Allah Tapi tidak usah khawatir Kita tidak akan kehilangan hal-hal yang kita senangi Selama itu tidak melanggar Syariat, ternyata syariat kita itu luas Sehingga banyak hal yang kita bisa lakukan Dan seru, tapi tidak melanggar Kalau orang menganggap itu gak boleh Karena mungkin pemahaman syariatnya terbatas Begitu kita melihat Islam itu syumul Komprehensif, batasannya luas Kita akan melihat betapa mudahnya Islam Memang Islam itu agama Syumul Dan wasatiyah Dia menyeluruh, komprehensif dan proporsional Tidak berlebihan Terakhir satu kisah lagi, gimana Nabi itu orangnya asik ya. Ada seorang sahabat sholat pakai tutorial sendiri saya gak bilang bid'ah ya, tutorial sendiri dia dia mau ke masjid namanya bakroh nabi lagi sholat, pas dia mau ke masjid eh nabi udah ruku nih karena dia gak pengen ketinggalan rakaat pertama bareng nabi, akhirnya dia di pintu masjid takbir, Allah Akbar, Allah Akbar ruku, udah gitu jalan sambil ruku ke arah sof makanya saya bilang sholat tutorial ala bakroh sholat, wah jalan, eh dapat satu rakaan begitu selesai sholat, dia ngomong sama rasul nabi Gua tadi saya tadi sholatnya seru loh beda kata Nabi, Hah, beda gimana? Saya takbirnya di depan pintu terus ruku jalan, gimana tuh Rasul? Kata dia, pede gitu nanyanya kata Nabi, oh gitu ya, ya udah deh besok besok jangan diulang ya coba Nabi, apa kan Nabi? Kamu enggak kan? Ya udah deh besok besok jangan diulang ya, gara-gara kata-kata inilah akhirnya ulama berbeda pendapat, ada yang bilang sah, ada yang bilang nggak sah, ada yang bilang makruh, yang jelas Nabi cuma senyum doang nih, ya udah besok jangan diulang, gitu coba. Berarti Islam itu nyaman banget, santai banget. Dan insya Allah, kalau kita melihat ada orang yang dengan semakin mengerti agama, makin kaku, makin susah tersenyum, berarti bukan Islam yang mengajarkan kayak gitu. Mungkin pemahamannya juga masih terbatas. Mudah-mudahan ini nyemangatin kita buat nikah. Eh, maaf. Buat taat sama Allah ya. Dan nikah itu bagian dari ibadah teman-teman. Ibadah paling seru itu nikah lah pokoknya. Mau lebih lanjut, next time kita bahas bab khusus masalah pernikahan dan gimana serunya pacaran setelah nikah. Insyaallah next time. Barakallahu li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.